m e t r o b i s n i s s mulai 1 April tahun depan, pemerintah akan melarang mobil pribadi menggunakan bensin premium untuk meringankan beban anggaran dan akan dimulai di Jakarta dan bertahap ke daerah lain. Sebelumnya juga pernah ada wacana pembatasan berdasarkan tahun ataupun CC mobil. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat energi Pri Agung Rahmanto. Pak Pri, apa komentar Anda tentang kebijakan BBM ini? Iya, yang pertama, e tau saya belum ada kejelasan tentang semua itu. Gitu, saya masih meragukan bahwa April itu akan ada kebijakan pembatasan seperti yang dikemukakan tadi. Itu semua masih wacana, gitu. kenapa saya katakan wacana? Karena kalau memang betul-betul mau diterapkan, itu pemerintah harus menyampaikan, meminta pertujuan resmi kepada DPR, gitu. yang itu belum dilakukan sama sekali.、Gitu. Jadi kalau mau menerapkan April, itu semestinya sekarang sudah harus maju ke DPR untuk mendapatkan pertujuan s e anggarannya seperti apa, seperti itu. Karena kalau sekarang saja belum maju ke DPR, bagaimana mungkin menyiapkan infrastrukturnya gitu. Karena yang diwacanakan sekarang ini kan semua kendaraan pribadi tidak boleh lagi, mobil ya, tidak boleh lagi menggunakan bensin subsidi gitu kan. Harus memakai pertama, kelas pertama. Berarti itu kan harus ada kesiapan s p b u n y a seperti itu. i Ya ini kan、hmm. sebetulnya sesuatu yang sudah. Lama ya, sudah usang makan. Maksudnya tahun ini ya, dan tahun sebelumnya sudah diwacanakan, akan diterapkan, tapi kan batal gitu. Kemudian sekarang diwacanakan lagi. Sebetulnya kalau ditanya perlu atau tidak, relatif gitu. Artinya kalau pemerintah itu kebijakan yang ditempuh adalah menaikkan harga b b m ya kebijakan ini sama sekali tidak diperlukan gitu. Sebetulnya karena objektifnya sama untuk menghemat anggaran subsidi gitu. Dimana kalau kita menaikkan harga b b m Rp1.000 itu penghematan yang diperoleh dari subsidi jauh lebih signifikan daripada menerapkan kebijakan yang masih belum pasti ini. Tetapi kalau pemerintah tidak menaikkan harga BPM subsidi sama sekali, ya kebijakan ini menjadi perlu seperti itu. Karena kalau tidak... Yang akan terjadi setiap tahun kita membakar t r i l i u n a n rupiah itu tambah t a m a t t a m b a h besar gitu. Tahun ini saja kan pertama sudah diubah di APBN Perubahan, kita nambah Rp30 triliun ya dari Rp95 menjadi Rp125. Kemudian karena harga minyak tinggi, itu sudah... Bertambah lagi 38 triliun, jadi kalau tidak diterapkan ya memang itu yang akan terjadi. Lalu menurut Bapak, apa solusi terbaik untuk bisa mengendalikan konsumsi BBM kita yang tinggi saat ini? i Ya mengendalikan itu kalau mau solusi jangka pendek, itu menaikkan harga c a r a terbatas, itu akan mengurangi volume. Jangka pendek lagi pembatasan seperti yang diterapkan diwacanakan pemerintah itu solusi jangka pendek. Kalau mau lebih komprehensif sebetulnya ya menggunakan energi alternatif seperti bahan bakar gas atau bahan bakar nabati.、Gitu. Tapi e t kita juga nggak lihat progresnya di situ pemerintah. Lambat juga. Kalau mau lebih komprehensif lagi ya tentu kita harus memperbaiki transformasi publik.、Gitu. Jadi sebetulnya pilihan-pilihan itu semuanya pemerintah sudah tahu. g i Tinggal u t kita lihat saja nanti yang diterapkan oleh pemerintah itu yang mana ya kita bisa menilai gitu bahwa yang dipilih itu adalah ソータム、アトム、エムアン、コンプレンシブ、アン、バイレ Rahmanto。、saya、Wendy、Lim。